Bismillahirrahmanirrahim. Wassolatu wassalamu ala perkataan saya, ghonniya anhu. Air terhindar dari campuran itu mengecualikan kepada air yang tidak terhindar dari campuran tersebut. Seperti halnya air yang diam ataupun mengalir di tempat yang banyak semacam lumpurnya, lumut hancur atau di tempat belerang. Tadi faedah yang tadi, yang dari tadi memang benar bahwasanya yang kalau misalnya dalam fikih syafi'i dedaunan dari pepohonan jatuh ke air, betapapun berubahnya air tersebut karena daun-daun tersebut itu tidak menjadikan air itu apa keluar dari kemutlakannya tetap menjadi air yang tohur. Adapun jika dilempar dengan sengaja itu perbedaannya. Kalau dilempar dengan sengaja oleh manusia maka air tersebut jika berubah wujudnya rasanya baunya dan sebagainya. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai air yang yang tohir. Sebagaimana tadi zakvaron dan juga buah-buahan yang uh, terjatuh dari pohonnya menuju air. Dan wakat ghayri bi tulil mukti atau bauraqin mutanathiratin binafsiha. Wa intafatat wa baudat shajaratu anilma. Dan seperti halnya Berubah yaitu Ayat tersebut berubah Sebab diam terlalu lama tul al Diam terlalu lama Seperti di rumah kosong Kita melihat rumah kosong Di dalamnya ada kolam Misalnya atau bak mandi Yang sebelum ditinggalkan Itu berair Tergenang atau bekas air hujan Yang terdiam di bak Atau di dalam rumah kosong tersebut Dan berlarut-larut Kemudian dia tetap seperti itu dengan jangka waktu yang panjang Yang akhirnya apa? Ada beberapa binatang di dalamnya Seperti anak nyamuk, jentik nyamuk Atau benda-benda binatang lainnya Seperti tiba-tiba Allah menciptakan ikan ceri di dalamnya misalnya Itu semua tidak akan berpengaruh terhadapnya Meskipun mungkin dari baunya agak berbeda dengan bau pengumuman air tidak masalah di situ karena tidak ada perubahan yang disengaja tidak ada perubahan yang yang disengaja aw biawrokin mutanatiro atau awroq jamak dari warok daun-daun yang berguguran dan berce, ber, ber, bertebaran dengan sendirinya daun-daun tersebut dengan sendirinya di sini diberi keterangan wahin taflat tatazu wa abuuddat ash shajaratul anima. Meskipun daun tersebut kemudian hancur di dalam air tersebut dan dari pohon yang jauh dari air itu. Jaraknya jauh, misalnya dari ini kolamnya di sini, pohonnya di sana atau lebih jauh lagi. Kemudian ada daun-daun berterbangan ke sini dan menutupi, misalnya kolam tersebut tertutupi kemudian terpengaruh ya terkuasai oleh daun-daun tersebut dan terpengaruh olehnya. Jadi tidak masalah. Karena dalam Rafiq Syafei selama dia sendiri di sana, maksudnya dengan sendirinya tanpa lemparan manusia yang disengaja, maka tidak bermasalah walaupun ada perubahan, ya. Karena itu alami. Kemudian ya. au bina jasin Wain kala tajiru walau kan al maa'uk ay kala tini atau akhir fi suratnya tajiri b-tahiri wan najis wan najis wan najis, ah, sahih wan najis wan najis b-tahiri wan najis, ya itu agak biasa. Di sini tulisnya wan najis. Sebenarnya walaupun itu secara bahasa, bisa sih, wan najis itu kemudian dia dimutlakan menjadi sesuatu yang najis, tidak masalah. Tapi lebih baik najis. Nah, atau di sini atofnya kembali ke kemana? Atau di sini atofnya kembali ke tagoyur ya, tawoyur Bi bholito. Sekarang binajis. Kalau tadi bholito dengan campuran ya kan. Nah sekarang dengan najis atau campuran yang tadi itu yang tohoy tohir kan, yang suci. Kemudian bercampur dengan air itu dipermasalahkan. Kalau ada perubahan gimana? Kalau tidak berubah bagaimana Kalau disengaja bagaimana Kalau terpisah bagaimana Kalau alamiah bagaimana Nah sekarang binajis bi, bi, bi, Binajisin Atau bisa juga binajas Bisa Binajasin ya. Atau perubahan air Dapat mempengaruhi Kemutlakannya jika bercampur Dengan Dengan benda najis Wain kolat takoyur, walaupun hanya sedikit perubahannya. Walaupun kanal mah ukatioran, walaupun airnya banyak, air kolat ini awak takar, iaitu dua kolat atau lebih. Walaupun sebagian ada beberapa dari ulama yang berpendapat, walaupun air itu dua kolat, kemudian berubah karena benda yang tohir itu tetap menjadi tohur, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini, karena terkena benda najis. Kemudian airnya dua, dua kola atau di atas dan disebut sebagai air yang banyak dalam fikih syafi'i meskipun ia terkena meskipun sebanyak itu jika ia terkena najis dan meskipun sedikit perubahannya maka apa di sini dihukumi sebagai sebagai apa sebagai najis sebagai najis tapi nanti ada penjelasan lagi wal qullatani bil wazni 500 riqlin baghdadiyin taqriban ukuran dua qullah dengan timbangan itu 500 liter bagdadi itu ukuran Bagdad ya tidak ada ukuran sini wa bil misahati fil murabba'i dhira'un wa tulan wa 'arḍan bi dhira'il yadil mu'tadilah dengan isi Hah? di sini bukan ukuran apa ini ukuran apa Massa atau isi atau panjang lebar ya Dengan isi pada Bangunan kubus Panjang, lebar dan tinggi Seperempat hasta biasa Dan pada Bangunan silinder yaitu Yang berukuran garis setengah satu hasta manusia Dalamnya dua hasta tukang kayu Allah Ya benar Najar Najar artinya tukang kayu pada bangunan silinder yaitu yang berukuran Gali setengah satu hasta manusia di dalam dalam kedalamannya itu seukuran dua hasta tukang kayu. Enggak tahu, Allah Almeh. Sedang satu ada di sini. Tanya emas emas emas emasnya. Ya. Sedang satu hasta tukang kayu panjangnya seperempat hasta biasa. Jadi di sini. Uh, tukang kayu diposisikan sebagai khawas, orang-orang khusus. Kalau misalnya selain tukang kayu di sini awam ya. Umum ya, orang biasa. Baik, kita skip yang itu. Walayanjusuqullata ma in walau ihtimalan ka'an sukka fi amla wa in tubayyinat qillatu qabl bi mulaqati najsin ah. Selain mulaqati najsin Najisin atau najisin Bimulaqati najisin Yang lebih sohih Najisin Malam yatagoyar bihi Yatagoyar bihi Wainistahlakatin najasatu fihi Air dua kula Walaupun hanya perkiraan Sebagaimana kalau diragukan Diragukannya Apa air itu ada dua kula atau kurang Dan bahkan ataupun bahkan Sudah diyakinkan sebelumnya bahawa Ia air sedikit adalah tidak dihukumi sebagai air najis Jika kemasukan barang najis Selama tidak berubah lantaran najis tersebut Ya paham Dan walaupun barang najis itu sampai larut di dalamnya Jika misalnya ada air Air sedikit ya Air sedikit misalnya Tidak sampai dua kulah Meskipun tergolong lumayan banyak Tidak sampai dua kulah Atau ragu-ragu Ini dua kulah atau tidak Kemudian Ternyata ada seseorang sengaja buang air di sana. Nah kemudian uh, kebuang airannya tersebut tidak membuat air itu terpengaruhi dengannya. Nah di sini apakah dihukumi sebagai najis atau tidak? Di sini dia tidak dihukumi sebagai air najis. Meskipun kemasukan barang najis Karena apa? Tidak berubah Lantaran najisnya itu Dan walaupun barang najis itu larut di dalamnya Yaitu tetap di dalamnya Yaitu kotoran dari Atau tinja manusia tersebut tetap berada Bersemayam di dalamnya, di dasarnya Tetap saja dia Tidak najis, karena apa? Tidak terpengaruh secara warna, rasa, atau bau Ya Walaupun misalnya cuma se Segepok gini misalnya Kecil ya. Eh nah itu tidak masalah kalau misalnya untuk air yang sebok besar tidak ada masalahnya makanya kalau misalnya itu mau coba-coba silahkan kemudian yeah. wala yajibut taba'udu min najisin nah huh? wala yajibut taba'udu min an najisin antum gimana nusoh dan antum gimana yeah. an atau min uh -huh. an antum an oke okay. yang lebih roji di sini ada tiga nusoh pendukung penguat satu dua tiga yeah jadi min di sini kita kita ganti dengan an karena ba'udaya ba'udu bu itu bukan min ka'an ba'udaan ya walaupun terkadang mungkin bisa mungkin min tapi yang lebih sahih yang lebih masyhur itu ba'udaan tabauduan wala yajibu tabaudu min an, najis, 'an najisin najisin najisin fi ma'in katsirin wala yajibu tabaudu 'an najisin fi ma'in katsirin Walau bala sebelumnya dalam menggunakan air banyak, ya, air banyak di sini berarti di atas dua kolah, tidaklah wajib menjauhi najis yang ada padanya. Nanti jika misalnya ada da, di masjid, ha, kan ada biasanya ada keran, nah di balik keran itu kan ada kolah ya, besar gitu kan air dong isinya. Nah di situ misalnya ada kotoran-kotoran kemudian misalnya gotaran gitu. Kemudian kalau misalnya portalan tersebut berdekatan dengan tempat keluarnya air, itu sebenarnya tidak apa, tidak diwajibkan untuk menghindarinya. Tapi di sini masalahnya, masalahnya kalau dekat dengan air ya berpotensi untuk tersedot ke dalam situ. Nah, itu masalahnya. Jadi kita kalau di sini menghukumi apa? Menghukumi orang yang takmir Atau pengurusnya itu wajib untuk membersihkan Kalau dalam hal ini, karena apa? Kalau dengan kocoran kayak gitu Itu sangat berpotensi Untuk tersedot nanti kotorannya Kemudian tersaring dan akhirnya jadilah Saringan tinja jadinya Malah bukan jadi saringan air bersih Nah sekarang Kalau misalnya ada air Besar, danau kecil misalnya danau nya seukuran Satu kelas Danau-danauan lah buah-buahan. Nah, kemudian danau tersebut di tengah desa, di tengah sawah. Ada petani membuang kotorannya di sana. <tuk ternyata> <tuk ternyata> <tuk ternyata> Ini kan enggak masuk akal. <tuk ternyata> Masa buat membuang kotoran di petak sawahnya sendiri enggak mau dia. Dia buang di sana. <tuk ternyata> iya, lebih bermaslahat untuk umum, ya kan? Ya, di, di pinggiran Ya kan bekasnya kelihatan kan. Nah kemudian seseorang itu tidak wajib untuk menjauhi diri dari perbudu dari jarak itu. Iya <laughs> nggak wajib, iya nggak apa-apa. Nggak nggak maksudnya bukan. <laughs> bukan ketika dia lagi melakukannya bukan? Ini ketika dia sudah selesai sudah finish khatam sudah kan sudah selesai sudah dia hilang kemudian tinggal menyisakan asarnya. Nah di sini orang yang kemudian datang kemudian tahu oh ada kotoran di sini tidak wajib untuk berjauh jauh-jauh langsung jauhin itu nggak nggak harus karena apa nggak berpengaruh pada pada airnya yang akan dia kumur-kumur dengannya <tik> <tik> nggak berpengaruh itu agak jauh karena airnya luas kecuali kalau misalnya minyak-minyaknya itu berbaruk sini nah itu baruk tapi kan biasanya kan nggak nggak kelihatan <tik> kalau berminyak ya. Nah, ini sini permisalan. Walau bala fil bahri, masalan farta minhu roqwatun fahiyah najisah. Entah apa kok anna minain najisati atau minar mutaqirir ahadu asofihibah. Misalnya, seseorang kencing di laut. Wah, lalu terjadilah buih. Nah, buih ini enggak terjadi di seluruh laut tentu saja. Terjadi di tempat kencingnya yang dia sirami itu terjadi bui ha nah, blung blung blung gitu kan? maka bui ini dihukumi najis iya bui ini dikhumin najis karena terkena apa otomatis terkena air dan terpengaruh dengannya otomatis baik terpengaruh dari mungkin zat apa rasa warna bau dan juga terpengaruh dari segi gerakan kecipratan kan maka bui ini dikhumin dihukumi najis jika jelas terjadi dari kencingnya itu kalau misalnya, misal kita kencing di sini, ser, nah itu buihnya itu yang jadi najis. Kalau buih yang di sebelah satu kilometer sana nggak masalah, ya. Ya, ya. Jadi yang terkenal dengan air kencing ini. Kalau ada buih nggak jelas di sana, nggak jelas ada buih tiba-tiba itu nggak masalah. Siapa Allah ada ikan nganga terus kan, eh uh, gitu kan. Atau dari air yang telah berubah salah satu sifatnya lantaran kencing tadi. Nah misalnya sifat air tersebut kita kencing, Jangan kita antum kencing, aku kencing kemudian. Terpengaruh warna kenci, warna air tersebut pekat kencingnya kencing kunyit misalnya pekat kuning banget warnanya. Nah kemudian terpengaruh dan air tersebut membawa ke air lainnya itu warna kuning. Nah itu yang disifati kayak gitu ya itu yang najis. Adapun yang samping-sampingnya yang tidak terlarut itu tidak masalah. Karena di sini dihukumi air itu luas banyak. Makanya disebut di sini wa'il lah fala. Masya Allah. Cuman empat kata, eh lima, satu, dua, tiga, empat, lima, lima, lima kata. Wa ilah falah, dari kata wa in la fa dan la, lima. Kalau tidak jelas seperti itu, maka bu itu najis, he? Eh? Wait wait wait huh? wait. Wa ilah falah. Kalau misalnya tidak seperti itu, maksudnya ini, ini sebenarnya penerjemahannya wallohu aalam ya. Penerjemahannya kalau tidak jelas seperti itu maka buah itu najis. Coba antum baca lagi sebelumnya, fahami lagi, baca lagi. Waalaikumsalam. Coba baca lagi yang sebelumnya. Ini justru ya benar, justru yang diterjemah ini salah. Nih kita ulangi dari, sebagaimana dihasiat yang aneh itu olibin. Itu bertentangan dengan terjemahan ini Misalnya nih Kita ulangi lagi Misalnya Seseorang kencing di laut ya Lalu terjadilah buih Akibat kencing itu Maka buih kencing itu Karena tersirami Ini dihukumi najis Jika jelas terjadi dari kencingnya itu Dari pancuran kencingnya itu Atau dari air yang telah berubah Salah satu sifatnya Lantaran kencing tadi Warna kuning misalnya Nah air yang berwarna kuning itu karena terpengaruh oleh air kencing maka berubah. Wahillah fala jika tidak seperti itu maka enggak ngerti. Jika misalnya tidak berbuih disemprotkan itu enggak. Kalau misalnya jika tidak terpengaruh oleh kencing itu maka tidak najis gitu maksudnya. Nah di sini berarti diganti. Kalau tidak seperti atau kalau tidak dengan gambaran dengan sebab seperti yang tadi maka tidak dihukumin najis itu yang benar. Hmm. Sebagaimana kata di sini, ayuwaillam yatahkok annah minzalika falayh kumu alaiha atau yuk kamu alaihabin najisah. Kalau belum jelas terlihat tersebabkan seperti itu, maka tidak dihukum najis. Ya. Karena di dalam air yang banyak itu jika dikencingi misalnya. Kemudian ang kucingnya warna kuning misalnya. Nah, yang air warna kuning dari kencing itu adalah ain ainun najasah. Titik najisnya, benda najisnya. Kemudian mempengaruhi air dan bercampur dan terpengaruh air tersebut. Nah, yang terpengaruh tersebut itu adalah najis. Adapun jika tidak jelas, jika kita melihat di satu sisi lain, oh ada ada yang agak warnanya hampir mirip dengan warna punya saya kencingnya. Nah, tapi ini bukan ini saya gak merasuk kesana kecilnya tadi Ngalirnya ke sana. Ke tadi. Tapi kok di sini ada warna kayak gini Nah yang ini tidak dihukumin najis Karena bukan jelas dari Dari miliknya Seperti di kali-kali kecil misalnya Yang di daerah desa-desa Kadang-kadang ada kuning-kuning itu gak jelas itu apa Itu apa sih saya juga bingung itu Dibilang kotoran bukan Tanah atau apa itu Gimana Regi itu apa itu ha? Gak kebayang Gak kebayang yang misalnya tinggal di desa-desa siapa? Di kali-kali biasa itu, kali-kali kecil bersih. Misal dekat-dekat batu di samping-samping itu kayak kuning gitu warnanya. Kotoran manusia bukan, kotoran hewan pun bukan. Dicium pun nggak ada rasanya, jadi dirasain nggak ada rasanya. <guluh> gak, emang emang bukan, emang bukan. Itu zon yang rojik itu bukan yakin bahkan lah, bukan dari itu. Bukan dari perut manusia. Kalau memang iya. Maafkan saya kalau gitu. Ya. Yeah. Kemudian walau <tuh ant bueno> turihat fihi ba' walau turihat fihi ba'ratun fa waqa'at min ajli tarhi qatratun 'ala shay'in lam tunajjizhu. Apabila sepotong kotoran unta dilemparkan ke laut. Ingat di sini fikih Syafi'i menganggap kotoran unta itu najis ya. Ingat menganggap kotoran unta Najis. Meskipun unta bisa dimakan, namun kotorannya najis dan kencingnya juga dianggap dianggap najis. Walau alam jika dikecualikan dah karena hadis Nabi. Walau alam. Tapi di sini Ba, ba di mana? kotoran unta dilemparkan ke laut. Fawwakat minajulitorah lalu memercikan air mengenai sesuatu tidaklah menjadikannya najis. Hmm? Lalu memercikan air. Memercikan air mengenai sesuatu tidaklah menjadikannya najis sendiri. Kotoran unta itu kan gepokan mainnya kan, ya, bukan airan mainnya, bukan cairan, gepokan. Jika kotoran unta dilemparkan ingat, dilemparkan. Yang mau lempar siapa? Nah, dilemparkan, lek, gituan. Kemudian apa, cubur, gituan. Nah, ada pelaut kecipratan. Nah di sini air cipratan tersebut tidak dihukumi najis Kenapa? Karena memang aslinya bukan air yang terkena dengan najis itu Melainkan justru air yang independen Yang tidak mau terkena air najis itu <laughs> Makanya Makanya loncat di airnya <laughs> Ya iya makanya kan airnya loncat Cipratan cus Pada menghindar airnya cus kan Nah air yang Niprat ini Bukan termasuk najis dan mungkin saja, tapi kalau misalnya, misalnya kencing seorang kencing ya dari jarak 2 meter di atas, kencing serrrr kan itu kan deras kan keras keras, habis itu airnya nyiprat-nyiprat kemana-mana, nah itu susah itu kenapa? karena kencing ini bukan makanya gupokan masa gupok? glong-glong bukan tapi ser, kan ngalir dia dan kecil-kecil Kotoran gitu. Nah kalau misalnya gini nanti takutnya kalau yang menyiprat juga air kencing itu ikut ciprat gini. Beda hmm. dengan kotoran unta. Kalau kotoran unta, masa bukan kotorannya yang terpecah belah jus gitu bukan. Tetapi kotorannya tetap gini, namun airnya yang lompat-lompatan untuk menghindari kotoran tersebut ya. Terkait kesalat ini ya. Iya kalau jatuh ya, keras, Tiar gitu kan. Semuanya langsung. Ya iya, kau itu kan tergantung juga. Kalau misalnya dia tahu yang kena adalah kotoran unta, cepet, wah, wah tuh, kotoran unta kan, Waduh dobel lima menit nih gitu kan. <laughs> nah kalau bisa kayak gitu, iya dihakimi Kalau fiksi syafina, Najis berarti. Najis karena tahu dia itu ya, kotoran, nggak tahu. Tapi kan di sini masalahnya airnya kotorannya dia Apa percikannya dari uh, air luas yang di Gepoki oleh kotoran najis. Kemudian wayan juzuk kali lulmai huwa madun al kullate ini hayatul miamun waridan biwusulin najisin ilaihi yurobil ini di sini terus najisin najisin ilaihi yurobil basaril mu'addil gairi ma'fuan anhu fil maa'i walau ma'fuan anhu fil salah kagairihi min ratu wa ma'ain wa in kasur. Oh, masya Allah ini rumit sekali. Air sedikit yang kurang dari dua kula, yang dinamai air sedikit itu kurang dari dua kula. Kalau tidak mengalir, hai salam yakun waridan, tidak mengalir, itu menjadi najis. Kenapa? Karena kemasukan najis yang bisa dilihat oleh mata sehat, ain basor mu'tadil, mata yang sehat, bukan mata seperti alwataan tuh, biar kepala ya cuma mata. Nah, paling mata anah juga, dah Yang bukan najis ampunan, ngerti? Bukan najis ampunan? Bukan najis minta ampun. Najis minta ampun. Najis yang dimaafkan, maksudnya? Yang bukan najis yang dimaafkan pada air. Walaupun ampunan dalam solat. Walaupun najis tersebut diampuni dalam solat ngerti nggak? Yang bukan najis yang dimaafkan dalam air, najis yang dimaafkan dalam air bagaimana itu? Dan juga bahwa walaupun bukan najis yang dimaafkan ketika sholat. Wait wait wait, sebentar, sebentar. Hm? Di sini dia air sedikit ya, dan tidak mengalir, ya kan? Tidak mengalir, kemudian datang padanya najis dan najis tersebut bisa terlihat. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan najis yang dimaafkan dan yang dimaafkan dan najis yang dimaafkan pada sholat? Hmm. Gimana mana? Hmm. Coba kalau misalnya darah misalnya, contoh darah misalnya. Darah dalam fikih Syafi'i dihukumi najis ya. Darah yang tidak dimaafkan menuju ke air yang di bawah dua kulla. Kemudian terlihat oleh mata. Nah di sini hukum yang berlaku pada benda padat yang basah dan benda cair lain walaupun ada dua kulla is Benda padat yang basah ya. Benda padat namun basah Seperti apa? Keju misalnya basah Benda cair lain Walaupun ada dua kullah Misalnya bagaimana? Hmm. Berarti dia apakah terkena dengan Najis tersebut atau tidak? Hmm. Gimana? Menurut para fukuha syafi'i ya. Gimana wahai fukuha? Air itu sedikit Nah, berarti kurang dari dua, dua, dua kolar, dia juga tidak mengalir. Nah, dia menjadi najis disebabkan apa? Kemasukan saja. Kemasukan najis yang bisa terlihat oleh mata sehat. Najis di sini, najis yang bisa dilihat. Ya. Meskipun najis tersebut bisa dimaafkan. Kotoran cecak. Ah, dikit bar kelihatan, terus taruh, blok gitu kan. Najis. Masukan nah, dimaafkan Kalau lagi sholat, bisa seorang terberakan dengan kicap gimana? Potok gitu kan hitam. Apakah dibatal? Di situ dia batal karena termaafkan ya? Iya enggak? Nah. Tapi di sini pen ini menjadi najis Sebenarnya tidak valid. Lebih tepat menunggu sampai Najis tersebut berpengaruh atau tidak? Dia, dia, dia sampai najis tersebut berpengaruh pada zatnya. Kalau sekadar masuk saja dengan alasan air tersebut di bawah dua kula atau sedikit, itu kurang kurang tepat. Kalau lebih tepat, justru di sini imrohnya bukan dari segi banyak atau tidaknya kemudian masuk najis atau tidaknya. Tapi dari segi apakah dia terpengaruh atau tidak? Karena dalam fiqh Syafi'i. Sesuatu yang tohir, misalnya teh masuk ke air yang di bawah dua kula sedikit Jika tidak berpengaruh, tidak masalah Tetapi jika yang masuk adalah najis di bawah dua kula Berpengaruh atau tidak, dia apa dihukumin najis Itu ngerti gak bedanya Jadi misalnya ada air di bawah dua kula Ada air segini misalnya, seember Kemudian masuk di dalamnya teh Ya tidak terpengaruh dengan teh tersebut. Najis atau tohir atau enggak terpengaruh atau enggak? Enggak masalah. Karena di sini ibrahnya terpengaruh atau enggak. Tapi kalau misalnya dengan najis misalnya dengan apa? Darah tikus misalnya. Tikus lagi manjat kemudian terperangkap di atas, kepencet, kemudian mati, kemudian darahnya netes, netes, kita lihat darahnya netes. Oh, darah tikus nih. Nah, sekarang dalam fikih Syafi'i dia dihukumnya apa? Najis. Kenapa? Karena darah tersebut najis Walaupun darah itu tidak Berpengaruh pada airnya Itu bedanya Tetapi yang lebih sohih Adalah ditunggu dari pengaruhnya Bukan dari masuknya saja gitu. Itu yang lebih Kalau bagi anak pribadi itu lebih menenangkan Daripada sekadar melihat najisnya masuk <tuh> ya. Dan itu dengan syarat apa? Terlihat oleh mata sehat dengan misalnya darahnya terlihat. Misalnya ada bangkai tikus. Bangkai tikus sudah tentu najis, ya kan? Bangkai tikus najis. Kemudian dia berada di, di dasar sebuah kolam. Hmm. dan kolam itu ya enggak terlalu sempit juga dan juga cukup luas. Nah, di sini karena di bawah dua kolam maka dia dihukumi najis. Karena apa? Karena berada di dalamnya ada di dalamnya ada apa? benda yang dihukumi najis ngerti Jadi itu bedanya Oke okay. ngerti atau tidak? Atau mengerti atau tidak Rahman dan juga Nasroth? Tidak mengerti? Hah? Iya atau tidak? Jujur aja Dari pada Hah? Ya? Yeah? Diulang lagi? Coba ulang Misalnya gini Di rumah punya bak mandi atau tidak? Tapi intinya itu mandi kan? Iya punya bak mandian. Alhamdulillah. Bak mandinya itu lebih dari ember insyaallah ya. Poil lumayan kan? Ya. Sekarang kalau misalnya ada pepsodent. Ah, Adik Antu memasukkan pepsodent situ. Ya. Nah, satu pepsodent masuk semuanya. Lagi-lagi merekan, pepsodent masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Nah, dimasukkan odol itu. Dan odol itu gak berpengaruh Dia terbang ke dasar Udah selesai udah selesai. Nah uh, jika tohir tau gak dihukumi Air tersebut dihukumi suci menyucikan gak Suci menyucikan Masih tetap dalam biasanya Meskipun Masuk di dalamnya benda yang tohir Tapi karena yang tohir itu tidak berpengaruh Padanya maka tidak masalah Nah sekarang Kalau misalnya odol tersebut Ternyata beli 10 Kemudian dimasukin semuanya Dikocok-kocok Jadi putih Nah sekarang air tersebut jadi Tohur atau tohir nah, Tohir Karena terpengaruh dari semuanya Bahkan bau rasa dan Nah sekarang Ada tikus Malam-malam Antum lagi tidur semua Malam-malam tikus mengendap mendap ke sana Kemudian Wah ada air nih lumayan berenang. Nah, antum melihat Wah, wow, sumisu-misu antum Mencela, mencela semuanya wow. Nah, di sini Apakah air tersebut dihukumi najis atau enggak? Abhikisabi? Najis Karena apa? Sudah termasuk di dalamnya ada Benda najis dan Melihat dengan mata sehat Jika memang antum matanya sehat dan ternyata tidak kan Nah sama seperti Anda Minus berapa? Ya? Minus berapa? Masya Allah Minus 3 sama 3 Berarti Anda masih kalah Berarti Antum antum lebih sakit daripada Anda <gantai>, Slow slow slow Oke. Okay. Nah begitu ya Walaupun tikus tersebut tidak Membuang kotorannya di, di kolom itu Dan kolom itu secara terakhir Ketika Antum angkat tikus tersebut Apa tikus ini Secara adat najis atau enggak? Maaf maaf Secara dasar tikus tidak najis ya, kecuali yang jelas antum lihat baru dari comberan nah itu baru najis. Tapi di sini maaf ma tikusnya misalnya udah mati ya, berarti dia bangkai najis, haram dimakan najis kan? Antum buka ketika subuh bangun, wah nah, langsung heboh langsung. Jelas-jelas terlihat tikus mati di sana dan ada bendera kuning di sampingnya. <laughs> nah di situ matinya tikus menyebabkan Sebenarnya nggak ada pengaruh terhadap sekitar air tersebut nggak ada pengaruh, Cuma di situ itu ngambang aja, ya. Nah di sini air kolam tersebut karena di bawah dua kullah dia dihukumin najis atau tidak? Najis, karena apa? Di dalamnya ada benda najis walaupun tidak mempengaruhi secara apapun. Tetapi karena dia di bawah dua kullah, termasuk tergorong ma alkolil air yang sedikit dalam fikih syafi'i. Makanya di sini. Eh, tapi yang yang yang yang yang lebih sohi, antum harus menunggu sampai air tersebut terpengaruh dulu dari baunya atau warnanya atau apanya. Antum tunggu dulu, baru atau dihukum minajis. Apakah antum mau menunggunya? <tuk> Hah? Gak usah menunggu lah, antum sing, singkirkan aja, singkirkan bangkai tersebut, buang, udah selesai. Antum nikmati, udah selesai. Ya, ngapa nggak masalah? Gak dihukumin minajis, selama memang antum yakin itu tidak ada perubahan dari segi air, Dari segi warna, bau atau rasanya. Coba dirasa paling, paling terakhir yang terlihat dirasakan ya. Rasakan apakah ada rasa tikus misalnya? Rasa tikus. Atau rasa curut atau rasa kecoa. Oke, okay, okay, itu ya. La ya. biwusul maiitatin la damalijin sihasailun sihasa ilun inda syaqi udwin minha fa aqra wa wazau illa intaghoiya roma asobat huwa law yasiran fain yaidhin yanjusu la syartanin wa difda'in ha, ada kodok di sini fa yanjusu bihi ma khilakan lil jama' air sedikit ya itu yang di bawah dua kulah itu tidak najis bila kemasukan bangkai binatang yang jenisnya itu tidak mempunyai darah mengalir kalau dipotong tubuhnya Contohnya kala jengking atau cicak dan lainnya Kala jengking untuk potong tidak ada darah mengalir Nah darah yang dimaksud itu bukan darah Darah yang dimaksud darah merah maksudnya Ya Jangan dikira kalau misalnya darahnya hijau itu tidak termasuk. Yang dimaksud darah merah Darah yang merah Sebagai darah binatang-binatang kayak kucing dan lain-lainnya Nah kalau misalnya kala jengking itu kemudian masuk ke dalam itu terus membangkai di sana Dia tidak membuat najis air tersebut Air sedikitnya ya Kalau misalnya cecak Dan termasuk dalam cecak ini ada ya Termasuk dalam cecak ini toke juga Misalnya membangkai di sana mereka Karena tidak bisa berenang kemudian berlarut-larut tidak ada yang menolongnya Walaupun sudah call 911 tapi tidak bisa Akhirnya mati di sana membangkai, ya itu bangkai sudah, bangkai dan dihukumi najis dalam pikir syafery, dihukumi najis. Nah di sini tapi air tersebut tidak dihukumi najis. Sebenarnya tidak najis sih, sebenarnya tidak najis karena tidak ada darahnya. Kecuali jika terjadi berubah pada air yang terkena najis itu. Ya dihukumi najis, okay. Kalah jengking dan itu yang mati. Pokoknya binatang-binatang semuanya yang mati selain manusia itu dihukumi najis. Baik. Nah kemudian jika ayat tersebut terpengaruh dengan kenajisan mayat bangkai itu seperti cicak sudah lama terlalu lama membusuk kemudian akhirnya ayat tersebut terpengaruh akannya ikut-ikutan membau busuk. Nah di sini ayat tersebut najis walaupun Hewan yang mati di dalamnya itu tadinya Tidak najis matinya afwan, I, uh, Tidak dihukumi Sebagaimana hewan-hewan lainnya Tahu gambarnya? Saya ulangi lagi Antum sekali lagi punya bak Kalau kemarin tikus sekarang cicak Kemarin tikus sekarang cicak Atau toke? Ada toke insya Allah? Teman -teman? Ada ya? Anggap aja ada Antum baru beli dari negara misalnya Kemudian toke tersebut Manja di atas Dan sepertinya memang kurang terlatih Akhirnya jatuh plok ke bawah. Akhirnya dia mau bersuara pun sulit, mau apa main sulit. Mati di sana, mengambang. Hah? Mengambang dengan tubuh seperti ini ya. Nah, kemudian mengambang begitu lama antum tinggalkan. Karena ketika itu antum memang sedang berazam tidak mandi 3 hari misalnya. Nah, akhirnya Tiga hari toke tersebut membangkai di dalam, di sana, membusuk, baunya kemudian merayap ke seluruh permukaan air atau sekitar permukaan air itu. Nah, nah di sini dihukumnya apa? Najis atau tidak? Najis. Tetapi andai misalnya antum membatalkan azam antum, ah nggak sampai tiga hari ah, nggak usah satu hari aja. Nah esoknya antum lihat, oh belum membusuk. Belum membusuk di sini, karena hewan tokek ini tidak mempunyai darah. Saya pernah membedah tokek, jadi tahu. Tidak mempunyai darah, maka dia dihukumi najis atau tidak airnya, tidak najis. Yang pada ini hatnya atau batasannya adalah jika binatang tersebut tidak mempunyai darah yang mengalir. Tokek, kala jengking, termasuk juga kecoa. Ya, kecoa tidak punya mempunyai darah yang mengalir. Belalang. Masuk gak? Masuk ya. Belalang baik belalang tempur atau belalang baja hitam dan yang kecil juga termasuk semuanya. Jika mati di sana tidak masalah ya, tidak masalah. Bahkan kalau misalnya mau dimakan belalang tidak masalah, makan aja. Sudah mati kan, terus mau makan silakan. Tapi kalau kecoa jangan ya. Apalagi yang hidup jangan, kesian masih hidup perlu makan. Beralang di dalam lagi nanti. Ah, dikira rak buku apa di dalam Kecuali jika terjadi perubahan Pada air yang terkenal najis itu Adam, Faham rahmat ah rahmat, Insya Allah Alhamdulillah faham Walaupun hanya berubah sedikit Hal ini menyebabkan air dihukum najis Selain bangkai kepiting ini. Yuyu ya Kamu-kamu Nama binatang terkeren itu Kamu-kamu Yuyu ya itu <laughs> kamu-kamu. Iya, kamu-kamu. Hei, kamu-kamu. Hey you you. Itu binatang yang hip hop itu. Tadinya kan yo yo, sekarang you you ya. Dan katak di mana membuat air menjadi najis. Namun sebagian ulama berpendapat lain. Katak itu punya darah atau tidak sih? Kalau saya pernah melihat katak mereka tidak mempunyai. Mungkin ada katak jenis lain. lain. Tapi yang katak yang pernah saya bedah itu tidak mempunyai darah dia. Allah alam jenis lainnya. Kalau misalnya yuyu, eh, tidak mempunyai tentu saja. Tidak mempunyai kan? Tidak mempunyai. Coba. Tidak punya mereka. Kesian. Tidak punya masa di hati mempunyai. Mereka tidak punya ya. Ini kepiting baik kepiting laut atau kepiting sungai, ya. Eh, kalau yuyu kepiting sungai ya kan? Kalau kepiting kepiting laut maksudnya yuyuk, kepiting sungai <laughs> Kenapa kok di sini kok dikecualikan Kalau misalnya bangkai kepiting sama ini karena apa mereka dihakimi dalam fikih Syafi'i sebagai hewan yang bisa hidup di dua alam Hah iya Di mana membuat air menjadi najis walaupun semua ulama berpendapat lain Wala bimaitatin kanunashuha minal maikal alaq tidak najis pula lantaran bangkai yang muncul dari dalam air seperti lintah, bangkai yang mana hewan tersebut nas atau tumbuhnya hidupnya di dalam air, bangkai yang bangkai hewan yang tumbuh asal di dalam air seperti uh, tadi apa ini lintah, lintah ya, tapi lintah itu lintah air mungkin di sini pacet maksudnya, huh? ya kemudian misalnya apa lagi belut dan lain-lain ikan-ikan dan semacamnya Tetapi kalau misalnya yuyu Itu, itu kan bisa, bisa hidup, hidup di laut, di air dan juga di darat Pada hakikatnya ya Kemudian juga Tidak serupa Cara berjalannya dengan mereka Beda ya Nah di sini tidak dikatakan najis Kalau yang hewannya memang Nasahnya Nasah itu pertumbuhannya Memang di dalam air asalnya Beda dengan yuyu Walau tarihafihi, mereka terminzalika najusah, sahih. Wainkan tarihu khayro mukallafin. Apabila bangkai-bangkai tersebut, bangkai-bangkai apa nih? Ah, bangkai apapun, bangkai apapun, di atas, ya, bangkai apapun, baik bangkai cicak, kalajengking, hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Jika sengaja dibuang ke dalam air sedikit berarti di bawah dua kullah, dibuang dengan sengaja. Ingat, menjadilah air itu najis. Walaupun orang yang membuang, yang membuang bukan orang mukallaf. Ingat ya. Nah di sini perlu pergambaran nih. Tadi kita tahu kalau misalnya kita membuang tokek, eh, kalau misalnya tokek mati di dalam ini tidak najis, ya kan? Tetapi ke dalam fikih syar'i sebenarnya tokek mati itu menjadi najis. Ya, kemudian jika dibuang ke dalam air tetap, gitu. maka air tersebut sama saja dimasuki dengan najis, sama seperti dimasuki dengan tinja segepok misalnya masuk serat masuk aja itu, tidak berpengaruh tetap dia najis airnya. Ya itu jika dengan syarat apa? Dengan syarat dia membuangnya dengan sengaja, misalnya oke, mati di atas rak, kemudian dibuang ke dalam air bak mandi, maka jadilah bak mandi tersebut najis namun yang lebih suahi sebenarnya enggak ya, yang lebih suahi tidak ya, yang lebih suahi antum tunggu dulu sampai warnanya berubah atau rasanya atau baunya, makanya antum buang, oh belum najis tunggu dua hari, nah berubah, najis baru dipakai kebalik ini enggak, ya. enggak seperti itu walaupun yang membuang buat bukan orang muka misalnya regi, regi ini kan belum balik ceritanya nah, masih kecil kan masih amrod itu, bahasa bahasa santre bahasa sarawi amrot itu yang belum punya jenggot. Banyak di sini orang belum punya jenggot. Hah? Oh, mata anak kurang kurang ini, kurang tawadil lah mata anak jadi kurang sehat. Anggap antum belum belum mempunyai antum belum balik, masih kecil 7 tahun. Kemudian membuang bangkai Kalajengking jengking. Subhanallah ya, keren. Ya habis habis habis ini habis habis apa? mancing kalajengking di lubang-lubangnya ketemu serat wah kebuang terus di bocok mati bangkai kan dibuang ke dalam air. Nah di sini karena sengaja dibuang maka apa hukumnya menjadi najis menjadi najis meskipun dia belum balik nggak ada kaitannya terserah dia mau belum balik atau enggak dan kalau jukinya juga belum balik atau enggak terserah yang penting di sini dimasukkan benda yang asalnya najis seperti yang tadi daun kalau daun-daun Sengaja dimasukkan padanya daun pada kolam tersebut daun terus berpengaruh padanya maka menjadi tohir tidak tohur itu jika disengaja. Adapun jika daun-daun sendiri jalan kesana sendiri atau terbang sendiri jatuh sendiri itu tidak masalah. Tidak masalah. Jadi perbedaannya tadi ingat kalau nanti kisafiy air di bawah dua kulla terkena benda yang tohir itu tidak bermasalah. Selama benda tohir tersebut Tidak mempengaruhi Zat air tersebut Namun jika air di bawah dua kula Terkena benda najis Itu bermasalah Meskipun Tidak mempengaruhi Zat air tersebut Kecuali Benda najis yang berupa Bangkai hewan Yang tidak mengalir darahnya Tidak mempunyai darah mengalir Berarti? Tetapi jika bangkai hewan yang tidak mempunyai darah mengalir tersebut Mati di darat Kemudian dibuang ke dalam air yang suci dan menyucikan Maka dihukumi najis Baik, itu dalam fikir syafiri Yang capek-capek kita membahasnya Ternyata kita melanggarnya Wala <tuh> asarolitor hilhayyi mutlakon Binatang-binatang di atas yang masih hidup Sama sekali tidak membawa pengaruh Walaupun dimasukkan ke dalam air sedikit Tikus secara zat, Walau alam itu tidak najis, ya, secara zat lah biasanya tidak najis, kecuali kalau memang kita lihat baru berasal dari tong sampah, Hah? atau jelas-jelas kita lihat baru dari bantaran gerbang misalnya, wah ini pasti najis nih, karena sering online di sana. Nah, atau dari got dan sebagainya, makanya kita hukumin najis. Adapun jika tikus kita lihat, independen, terlepas dari apa-apa, merdeka dari cemberan, baru dari lubangnya, itu tidak kita hukumin najis. Terlebih tikus nying, -nying misalnya, okay. tikus kecil, hamster, hamster. Ha, hamster juga, jarbur, atau uh, Mickey Mouse dan sebagainya kan. Mickey Mouse keluar dari lubangnya misalnya, tidak kita hukumin najis secara zat. Kecuali kalau Mickey Mouse baru berenang dari comberan baru kita hukumi najis ya. Nah kalau misalnya tikus-tikus ini, tikus-tikus kantor misalnya, tikus-tikus ini, jika kemudian tercelupkan ke dalam air tanpa disengaja, dia berenang, itu tidak masalah dengan air tersebut, tidak masalah dengan air tersebut, karena apa? Dia masih hidup, belum membangkai, belum mati walaupun masih sekarat tetap kita hukumi najis uh, hukumi suci. Jadi misalnya ketika seseorang sekarat di air, healthy, healthy gitu kan? Kita bilang, ah, masih masih masih tohur masih tahur." Kita gitu aja. Sampai dia mati. Nah, pas mati tersebut baru kita hukumi najis. Gitu. Udah ya? Uh, tapi kita sampai sini aja. Saya sudah lumayan letih melihat Antum semua Jadi ya kita sampaikan sini Subhanallahumma wa'ilhamdika Asyadu Allah ilaha ilaha anta Astagfirullah wa'alaikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh